Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Apa bedanya hukum taklifi dengan hukum wadh'i? Kalau taklif itu berkaitan dengan tuntutan dan kemampuan subjek. Kalau wadh'i itu digariskan Nah, kafi itu berkaitan dengan fiilnya, fiil niyah, fiil mukallaf. Perbuatan langsung sinukal sehingga perlu adanya apa? iradah istifa' nah, dipertimbangkan lagi. Kalau muhaddahi tidak berkaitan dengan fiil mukallaf secara lang langsung langsung. Nah. Saya okay. ingin yang kedua apa? Perbedaan ya? yang kedua Kalau Perbedaan yang kedua Kalau Tanya. Anda taklif bahwasanya taklifi tidak tidak terikat dengan ya dengannya dengan, kecuali kecuali dengan usaha mukandhar. Salam kalah ya. Taklif itu adalah usaha bukan intinya ya. Kas kas taklal. Kalau wad'i. Nah, di luar usaha apa? Bukanlah, saya. Yang ketiga apa bedanya? Maksudnya? Wan. tidak dipersyaratkan padanya kemampuan mukallaf dan ilmu mukallaf. M untuk wan tidak ada syarat kudrah dan ilmu El menerusi mukallafnya. Walaupun di luar kemampuannya, walaupun itu di luar pengetahuannya berlaku. Saya. Misalnya, ya, misalnya. Bakti sama orang tua, berbakti sama orang tua, itu hukum takdhihi atau hukum apa saja? Takdhihi. Hukum takdhihi ada berapa? Lima. Nah ini yang mana? Yang wajib. Yang wajib, pertama. Ya, ini fiil mukallaf yang wajib bil walidai. Ada nggak? Bakti sama orang tua ini kaitannya dengan hukum wad'i lain. Bakti orang tua, bakti membuat ayah yang mengajar. Berbakti sama orang tua, ada tak hubungannya dengan hukum wad'i lain? Hmm. Nah, Tidak ada ya. Dia taklifi saja ya. Sekarang. Uh... menutup aurat menutup aurat itu hukum apa yang menutup aurat itu taklifin apa dari lima itu yang mana wajib ya wajib paham menutup aurat itu hukumnya apa? wajib wajib jelas video kalian ada enggak hubungnya dengan hukum wajib ada. Apa? Hukum mati ada berapa? Ada lima. Yaitu syarat, sebab, syarat, syarat, syarat, dan nah, ini sihak, Nah, menutup aurat. Apakah ada kait dengan hukum mati? <Titulah> <tila> Tidak ada. Hmm. Ada sah. Apa? Sebab. Ya ada yang sebab, ada sebab sah. Sebab apa? A, hmm. a, misalkan dia belum belum ada kewajipan untuk. Ada sah. <tawa> awa ah uh, sehat dan sehat dekat hmm. sini dia sah salat salat apa salat solat oh. <laughs> menutup aurat boleh enggak salat tanpa menutup aurat dia masuk solat berarti menutup aurat itu satu sisi hukum takdir wajib, satu sisi hukum syarat syaratnya sama. Kalau mau sholatnya disarankan betul. Betul. Betulnya? Iya betul. Sabab juga bisa nggak betul? Ah, bedanya syarat sama siapa, pak? Kalau sabab itu kalau adanya dia ya, adanya, hukum, adanya hukum tidak ada tidak ada hukum nah, kalau syarat adanya dia tidak mesti adanya hukum oh ya ada hukum. tidak tidak ada dia, dia, dia? tidak, mesti, tidak. Nah, belum tentu ada atau tidak sekarang menentuk orang yang mana kalau orang menentuk orang sanggah sholatnya eh ya, sanggah nggak kalau uh, syaratnya. Kalau orang tidak menuntut orang, saya enggak Kalau dia menuntut orang, Belum tentu. Tentu. Begini. Kalau enggak ada dia, enggak ada hukum. Tapi kalau ada dia, bisa ada bisa tidak hukumnya? Jadi dia syarat atau sebab? Syarat. Syarat. Kalau sebab itu ada dia ada hukum, enggak ada dia enggak ada hukum. Kalau ini Ketika tidak menutup aurat, tidak ada hukumnya, hmm. sholatnya enggak sah Tapi ketika dia menutup aurat, apakah melazimkan soalnya sah? Belum tentu, lihat ada sebab enggak kan itu Misalkan orang sudah menutup aurat, sholat zuhur, tapi jam 9 Sah enggak? Soal. Enggak sah Berarti kan enggak melazimkan adanya hukum ketika ada dia ya Tapi ketika dia tidak ada, enggak ada hukumnya hmm. Ah. Betul. Nah, tapi untuk mm -hmm. ya. sebab ini bisa enggak dikaitkan dengan dia belum balik gitu, Sad. anak kecil kan. Sebab masih mm -hmm. kecil jadi dia belum wajib belum wajib menurut oh. agama gitu kan. Itu wajib itu hukum apa? Taklif. Oh iya, astagfirullah. Ye, <laughs> ya, sana-sana-sana. Pusing. Kenapa, kenapa, kenapa, betul, -betul, betul, -betul. Sad. <laughs> <laughs> <laughs> eh, aku balik ke channel dulu, Sad ya. <laughs> <Nah, betul -betul, laughs> ke sini ya. Oh, nah. Hmm. Jadi ada amalan yang dia bisa saja taklifi saja tidak ada hubungan dengan wadhi. Ada yang wadhi saja tidak ada hubungan dengan taklifi. Contohnya. Ya, kayak masuknya zawal gitu. Hmm. ya. Itu hukum apa apa? Wadhi. Wadhi yaitu dari lima ini. Sabah. Sebab. Sebabnya? Ya. Sebabnya. Sebabnya ada dia ada hukum tidak ada dia tidak ada, ada. ketika zawal ada kewajiban salat mat eh salat salat Duh ketika belum zawal belum ada salat betul ya. ya seperti biasa salat tapi apakah dia wajib Nadab nadz atau ehm, makruh atau mubah maksudnya dia... hukum tak dini dia enggak buka nih. Ya. Jadi dia hanya hukum apa? Wajib saja bukan takdir. Ya. Kalau birrul walidain taklifi. taklif. saja bukan wajib. Tapi kalau menutup aurat what? Bisa taklif. Ini bisa. Taklif ini dia wajib. Iya. Eh, uh, what dia syarat, syarat. untuk salat ya. Paham? Jadi ada sesuatu yang hukumnya itu Kaitanya dengan takwiz saja, atau wudhuh saja, atau bisa kaitan dengan takwiz dan wudhuh. Oh, maha mnya, maha berat. Oh iya, berarti <tuk> tadi kalau ini juga bisa sabet karena dia sudah balik ya, bisa masuk itu ya. Apa? Seorang yang sudah balik kan wajib nutup orat. Nah ini kan sabet bisa masuk itu. Sebab dia sudah bulu, bulu, bulu. Nah, kalau masalah bulu. untuk orotnya bulung. Ah, kalau bulung. Loh, Oh, ya bulungnya itu jadi sadapnya Bisa? Bisa. <laughs> <loh>. Lagi-lagi. <laughs> Aduh, banyak coba <jubakan> ini <laughs> Sekarang memakai sutra bagi lelaki itu hukum takdiri atau hukum mubiniah lelaki? itu kan hukum takdiri yang mana haraf harafnya jelas haraf muharaf say hukum wati yang mana sebab apa? Masa meraka <laughs> <Wah>, Itu masalah Tekot ya Tekot bukan wiki mas cara? sekarang Maksudnya penghalang Penghalang dari Suatu hukum Dia menghalangi hukum apa? Menghalangi apa dia Sholat. orang salat pakai baju sutra. Apa hukum salat? Eh sah. Tapi dosa. Berarti itu apa? Taklid wet duit masalah dosa buat masalah dosa. Buat air kok. Masalah besan enggak dosa. Dosa itu apa sih? Itu kekat sih. Kalau orang melaksakan kewajiban nah. dapat apa? Pahala Kalau orang meninggalkan kewajiban desa, desa. Jadi yang kaitan dengan dosa itu hukum apa? Catrivi Catrivi Kenapa? What do we? Nah. Sekarang nah. orang lelaki Sudah tahu gak boleh pakai sutra Dia pakai sutra Hukumnya apa? Ah. Haram kan? Nah. Kalau haram berarti? Desa. Desa. Dosa Susah Catrivi ya dia ada enggak hubungannya dengan hukum wadzai? Sebab syarat, manis, sihat, mutlan Ada enggak hubungannya? Tidak ada Tidak ada Tidak, ada. Tidak ada. Apa? Dia apakah sabab, apakah syarat, apakah manis, Ataukah sihat, apa mutlan? Ya tinggal dalam kasus apa? Misalkan orang sholat pakai sutra Paham? Ah, gimana solat? Nafas, batal. Berarti apa itu? Kut, syaratnya solat pakai sutra. Oh, apa kau penghalang, ya. Paham? Gitu. Atau ya, ya penghalang, bisa ya. Karena adanya dia. Mumi apa? Hukum. hukum ya. ketika orang pakai sutra, maka balasnya tidak dijasa. Ketika enggak pakai sutra? Belum tentu sah, belum dijasa kan gitu. Itu kan mani toh? Definisinya. Hmm. Yeah. Mai azu min wujudi al-adam wa la ya'zu min adamihi wujud wa la adamnya. ini? Apaan ini? Ya. Ini menurut satu koul. Apakah itu sepakat ulama? Enggak Nah, itu masalahnya. Alam. <laughs> ada yang bilang membatalkan, ada yang bilang tidak. Tidak membatalkan. Di situ istilahmu. Jadi ada yang masalah yang diiktilafkan Apakah dia wadai atau bukan wadai? Hmm. Walaupun sepakat dia takrifinya, haram pakai sun. Tapi apakah dia masuk dalam hukum wadai? Hmm. Penghalang suatu ibadah misalnya atau tidak nah, itu diperselisihkan yang pasti kamu paham nggak ini maksud taklifi atau wadinya bisa satu lagi mungkin taklifi satu lagi main judi apa hukumnya main judi itu hukumnya dua-dua sih -dua. hukumnya taklifi. apa haram harom berarti hukum apa taklifi taklifi, taklifi. ada nggak hubungannya dengan hukum wadinya ada apa apa Apakah dia sahabat, masyarakat, mana nih apa perkara lah. <laughs> nah. tadi? Kalau sebelum menjawab tuh mikir dulu. Oh enggak aklimasi aja. Aklimasi ya? saja. Enggak ada hubungan sama hukum modalnya. Oh Kurang satu lagi. <laughs> Yang katanya sama sihah sama betulan bisa coba. Saya contohnya apa itu sih h? Muafakatul bil wajhain asharah. Intinya apa? Menyocogis syarik. Syarik Kalau ada orang puasa yang hmm. belum terbenam matahari dia sudah buka. Belum terbenam matahari. Setuah itu apa hukumnya? Masal. Uh, ya, karena enggak sesuai dengan syarik. Syarik akan membolehkannya apa? nunggu terbenam matahari dia sebelum terbenam udah mati berarti bukanlah perbuatannya apa oh. ya, Kalau... semua perbuatan bukanlah namanya hukum syar'i itu terkait dengan perbuatan apakah langsung atau tidak itu masalah lain lagi misalkan dia makannya lupa, dia kira sudah apa tenggelam matahari, dia makan, selesai so, makan, lupa masih ada mataharinya, dia kira sudah tenggelam, gimana <tutuk> puasanya? Tetap dilanjutkan puasa, tetap sama-sama untuk lupa. <tutuk> batal, gak. Gak ada yang bilang salah. kok, kok kan nggak tahu. Deh. nah sekarang ini hukum apa? Oh, iya. hukum apa? takwiz atau wadai? takwiz. lagi? <laughs> takwiz. kasbih makanya kasbih. ya berarti eh, apa hukumnya? wajib ya menduk haram makrutomu ba. Keburutan tak le Dia makan di di saat dia kira apa? Mengira ya, dia mengira. Sudah tenggelam. Itu Sebar. hukumnya apa? Sebab. Ah. Sebab apa? Sebelum. belum masuknya waktu itu seharusnya buka belum masuklah itu bukan salah dia makan makannya ini makannya ini apa? tuh ya buatlah nah, nih gimana sih itu kan nggak sesuai apa nggak mencocoki nggak sesuai syari? syariat syariat tapi namanya bu buatlah nggak kita mencari syariat ya kan belum aku punya Walaupun dia enggak sengaja ingat hukum wad itu enggak enggak melihat apa tahu apa enggak tahu, sengaja apa enggak sengaja, enggak melihat itu. Yang penting belum waktunya ya batal. Walaupun dia enggak sengaja enggak sengaja. Waham. Dalam arti dia apa enggak sengaja buka sebelum waktunya. Karena dia mengira sudah masuk, ada ternyata belum? Belum. Berarti hukum puasanya apa, Bang? Batal, batal. Batal. Paham? Batal. Nah. Tapi apakah dia hukum taklifi? Tidak. Tinggal. tinggal pertanyaannya dosa apa enggak? Oh, dosa, apa Nah, itu bukan dalil. Enggak. Dosa, dosa apa enggak? Oh ya nggak dosa Ah apa dari hukum taklif itu yang nggak dosa Yang ya, nggak dosa Muka <laughs> Muka berarti bukan pasat sebelum waktunya <laughs> nggak dosa, <laughs> dosa. Tapi dia kan kondisinya apa Tidak tahu Nggak tahu Jadi ya, berarti nggak ada dosa Ma nggak ada dosa Ayat. Adik lebih kepada hukum mod. iya. Ayat. Kalau dikatakan mubah, misalkan, dikatakan mubahnya, karena kondisi dia eh, tidak dengan kesengajaan ya, ini sahaja, ya kan? Ini kalau kita mau menghubungi dia hukum buat yang mana itu harus diurecat ini ya. Dari sini masuk enggak eh lolos gitu atau belum. Iya, dia masuk yang mana? Kan sudah disebutkan macam. ya kan. Eh ya, nanti lagi. Terima kasih. Tayen. Perkataan amalia. Amalia maksudnya apa amalia? Dengan kaifiat amal. Nah yaitu berkaitan dengan kaif. Maksudnya kaifiat amal, Pak. Amal hati, apa amal? Itu macam kaya. amal, amal hati, amal eh uh, bukan hati. Qalbi nanggalung famiun. Maksudnya kaifiat amal Pak? Eh, Mas. itu, Pak. Hei. Mas. Mana? Hmm. Maksudnya kaifiat amal itu apa? Amalia itu kan maksudnya terkait dengan kaifiat amal Kaifiat amal itu apa? Sifat Sifat amalnya Sifat amal, Paham? Sifat amal itu maksudnya apa? Maksudnya kolbi atau... Hmm kontak binatang huku itu sifat amal yes. wajib mandub ya aral makruh itu sifat amal paham insyaallah amalia maksudnya apa amalia terkait dengan terkait ya amal kaifiat amal apa? maksudnya kaifiat amal si sifat, sifat, sifat amal apa maksudnya sifat amal hukum taklifiah yang eh, masuk dalam hukum tak taklifiah tak wajib, menyambut, haram-haram, makruh atau muhk, itu sifat amal jelas. Tapi kalau ada yang berkata, tapi dalam masalah fikih ada masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan kefiat amal. Masalah-masalah hmm. yang tidak berhubungan dengan kefiat amal, hmm. misalnya uh, amalan anak kecil, kan belum bisa disipatinya. Nah, ini ya kan? Tapi dibahas nggak dalam buku? Dibahas. dibahas. Ya, misalkan anak kecil ini. Uh, merusak barang milik orang. Ya. Itu kan dibahas dalam fikih. Ya, hukumnya padahal perbuatan anak kecil itu belum ada sifatnya, belum ada hukum taklifnya, ya. Tapi dibahas dalam fikih. Contoh lagi amalan majnun, ya. Ya, dibahas dalam fikih padahal dia enggak masuk dalam kaidah amal. Contoh lagi um, istihalah, khamar menjadi hal, kan itu kan proses alam itu ya, bukan perbuatan mukalaf, jelas. itu dibahas dalam fikih. berarti masalah fikih itu sebetulnya tidak sebatas amalia, kafiat amal, sifat amal. nah, gimana jawabnya? karena berhubungan dengan mukalaf. Tayyeb, ya, nah, artinya walaupun itu tidak um, berkaitan dengan kefiat amal secara langsung, tapi kembalinya kepada ilmu, ilmu salah juga, ya, kayak perbuatan anak kecil, nanti kembali ke wali, si wali yang menjawab, wa? wali betul lah ya. yang bilang, kalau khamr, kaitannya kepada apa? Uh, kalau sudah jadi hal Tentang boleh gak meminumnya Atau memanfaatkannya Yang akan sesungguhkan ya, Bisa lah ya. Baik Perkataan amaliyah ini Mengeluarkan Hukum syariat yang Ilmiah Ilmiah Wah. Ya, Hukum syariat yang ilmiah itu enggak masuk dalam fikih. Eh? Maksudnya apa ilmiah? Hikipatia. Ya, tifadiyah itu enggak Hikipatia. masuk dalam fikih. Contoh hukum syariat yang ilmiah. Hukum syariat ilmiah. Oh, enggak ngapaan. Yang masalah etika. Allahu akbar. Oh. Tentang tauhid. Terus Sholat lima waktu wajib. Tentang keyakinan oh ya sholat lima waktu wajib dia. Ya. Bukan. <laughs> <laughs> keyakinan gak, gak perlu. sholat eh, lima waktu itu eh, rukun Islam, misalkan gitu dia. Ya. Dan e, kafirnya orang yang meninggalkan sholat lima waktu ini dia. Ya. Itu masalah yang tip. Jepalnya ada lagi hmm. tentang hujahnya ij, ijma ijma itu menjadi hujjah. Hujjah itu masalah apa? Tidak kawin, faham, bang, bermia. Jadi enggak dibahas dalam kunci. Paham? Jadi, tai apa tujuannya uh, ulama itu membuat batasan ini? Hmm, amyi, Tambiz dan tidak nyampur nyampur. Ya. Tujuannya adalah untuk antak uh, lama apa Tambizu Masailnya, Tambizu Masail pelipatnya, membedakan masalah-masalah setiap jenis, jenis. ilmu Min Masail lain dari masalah jenis yang lah yang lain agak tidak bercampur. Kam di sini Kam. Lanjut ya Sekarang muktasab ya Bismillah Qala rahimahullah ta'ala Qawluhum al-muktasab Ayy Dhalikal ilmu Kharaja bihi al awal Ilmu Allahi ta'ala Li anna al-muqasima ila al-dururi Wal-muktasab Hua Al-ilmu al-hadith lalqadim, lalqadim, wa huwa ilmuhu ta'ala. Asani, huwa ilmu Jibril alaihi salam, li anna hu mustanidun lil wahi. Asalis, huwa ilmu Nabi salallahu alaihi wa sallam, alhasilu bil wahi, li anna hu mustanidun ilaihi aydan. Amma ilmuhu salallahu alaihi wa bil hukmi syar'i, alhasilu bijtihadihi, binaan alal al asah, Min jawazil jidhah dilahu alaihi sallatu wasallam fakta lalu hal yusama fikhan amla fakororal kamal ibnu abi sharif an nahunaga yang tibaroh ini fak tibari an ilmu asallahu alaihi wasallam bil hukmi an jidhadin dalilun syarayun bil hukmi bin nisbatilana la yusamma fikhan bal huwa min adillatil fikhi بل min من ادلله الفقه وباتباري حصوله له صلى الله عليه وسلم عن دليلين شرعيين يسيحوا ايسم ما فقهان بالاستدلال اي بركموا في اذا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله membaca Kitab Al-Ilah Ala Sharh Mahaliil Muraqad, halaman 40. Pauluhum Al-Muktasab. Kembali ingat dulu ya definisi fikih menurut istilah halaman 8 tu Al-Ilmu Bil-Ahkam Il-Shar'iyyah Bil-Amaliyah muktasabu Min Adillatihat tasminiyati Al-Muktasabu disitu dirofak. Ikuti siapa? Al-ilmu, al-ilmu badi' al-muktasab ini kaitannya dengan il al ilmu. Namanya berarti apa? Ilmu muktasab. Paham? Muktasab Muktasabnya ilmu yang diperoleh diper ya. Paham? Yang dihasilkan. Berarti dari tidak ada menjadi ada. Ustaz. Nah, ilmu yang muktasab itu berarti hadis sifatnya. Baru. Nas. Bukan Qadim Ini. Karena kalau ilmu yang Qadim itu e, Tidak berproses Paham? Tidak dari tidak tahu Menjadi tahu Itu e, ilmu hadis Kalau ilmu yang Qadim Dia tidak berproses Paham? Tidak ada permulaannya Begitu Belas. Ini menurut Kita ikuti menurut Kauhnya Ahli Kalam Begitu seperti ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala al ya. dia tidak dimulai dari kejahilan ya. faham dari tidak tahu menjadi tahu itu bukan ilmu Allah faham ilmu Allah itu tidak bermula qadim ya. namun bahasa yang lebih sahih apa awal awalnya faham sifatnya awwaliyah tidak berpunaan laisa qablahu syai faham tidak ada sebelumnya sesuatu, sesuatu. Tayyib, pemirsa paham? Jadi kata muktasab itu kata sifatnya naat untuk kata il, ilm-ilmnya, Jadi sudah nggak ada hubungannya dengan ahkam syariah amaliyah, hubungannya dengan ilmu hal ilmu muktasab, ya ilmu yang diperoleh, ilmu yang dida didapat. Tayyib, makanya dikatakan di sini qauluhum al-muktasab ai dhalikal ilmu paham yang diperoleh maksudnya ilmu itu ya ilmu itu perkataan ini kharaj keluar dengan perkataan ini yang pertama ilmu Allah taala paham jadi ilmu fikih ini ilmu yang muktasab maka dia bukan uh, ilmunya Allah taala ya. Maksudnya keluar dari sifat ilmu Allah taala ya. Li'annal munqasima ila daruri wal muktasab wal ilmun hadis lal qadim. Karena ilmu yang terbagi menjadi daruri, muktasab, berarti muktasab ini lawannya apa? Daruri ya Paham? ilmu yang terbagi menjadi daruri dan muktasab itu ilmu hadith Ilmu yang sebenarnya Pak Bukan ilmu yang qadim Yang mana? Ilmu yang qadim itu ilmu Allah Ta'ala ya. Lepas Terima Kemudian yang kedua Wa ilmu jibril alaih salam Ilmu jibril juga bukan ilmu Tasar Kenapa? Liannau lil wahil Lilwah Karena bersandar kepada wah Wahyu Ya yang ketiga wa ya, ilmu nabi sallallahu alaihi al-hasil bil wahyi. ilmu nabi sallallahu yang juga didapat dengan wah, wahyu itu bukan ilmu maktasad. Makanya Maka kenabian itu bisa enggak dicapai oleh setiap orang? Tidak. Sudah bisa. itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta taala. Ya. Itu maksudnya ya. nah, jangan sampai seperti pahamnya orang filsafat susah kayak Ibnu Sina dia menganggap uh, ilmu nubuah, ya, ilmu kenabian itu ilmu yang muktasab bisa dilatih, dicapai gitu dengan uh, tingkat imajinasi yang tinggi gitu ya, dengan uh, apa tingkat kecerdasan yang tinggi bisa mencapai level nubuah katanya tidak bang. Nah makanya kalau orang mengikuti cara berpikirnya si ibn sina itu ya, nanti akan banyak yang ngaku-ngaku jadi ya, di nabi ya karena dia menghayal menghayati hanya menyingkap ya, sesuatu bohongnya jelas ya, tidak jalan tidak <tuh> ilmu lubuah itu ilmu yang hasil bil belwah pemberian dari allah taala enggak ada jalan Selain itu, sehingga dia bukan ilmu dasar. Jadi, karena sandarannya adalah wah, wahyu ta Allah. Tahir, Amma Adapun ilmuu selonjakan bil hukm syari ini al silubil di Pengetahuan Nabi saw terhadap hukum syari yang diperoleh dengan istihad, bukan dengan wahyu. Binaan alal aswahimin jawazid istiha dilahu alaihi salam berdasarkan pendapat yang lebih sahih bolehnya ijtihad untuk nabi senonoh senapah. Ini masalah ya bolehkah nabi itu beristihat dalam hukum syari' istilah ulama tapi yang sahih apa boleh. Pam artinya tidak selalu Nabi Muhammad menunggu apa? wahyu. Wahyu. Paham? Dia oleh masalah, apa hukum syariatnya? Kadang Nabi menunggu apa? menunggu wahyu baru sampaikan. Kadang beliau tidak menunggu wahyu, beliau beristihath kalau uh, tidak ada teguran lagi apa? benar, benar istihathnya kalau ada teguran bagi salah. Itu uh, Bentuk ismah, Kemaksumannya Nabi sendiri dalam ijtihad Kalau salah mesti ditegur Tidak akan dibiarkan Nah, Seperti Dalam suat Tahrim dia Ya ayuham nabi Lima tuharimu ma ahallallahu Lakata batari marlota Az wajib Wahai nabi Mengapa kamu mengharamkan Apa yang Allah halalkan untuk kamu hanya ingin menjadi riba istrimu, kan? Ha? Allah maha pengampun dan penyayang. Itu kalau kalian tahu kisahnya kan? Uh, Nabi saw. Ketika berada di tempat istrinya Zainab, minum mak madu. Setelah itu giliran ke istri yang lainnya, ke Aisyah, ke Hafsah. Aisyah sama khasa ini Komplot Nanti kalau Nabi kegiliran kita Yang bilang Saya mencium Dari anda bau yang gak enak ini Padahal gak apa-apa sebetulnya ini. Maka Nabi Muhammad SAW paling gak suka Kalau bau mulut Makanya belum kajin siwa ya. Dibilang bau gak enak Barusan dari tempatnya saya Zainah. saya minum madu di sana. Kalau memang menghasilkan bau yang enggak enak, ya lain kali saya enggak mau minum, minum madu lagi di sana. Berarti kan dia mengharamkan atas dirinya apa yang sebetulnya halal karena ingin mendapat itu dari istrinya. Paham? Padahal itu um, Ya yang permainannya perempuan. Paham? Um, Makanya Allah tegur keduanya. Ya. Inca tu ba inalaih wakat sallallahu alaihi wasallam hingga seterusnya. Ya. Al muhim yang kita maukan di sini adalah Nabi mengatakan apa? Saya tidak akan lagi minum e, madu di tempatnya saya. Itu kan mengharamkannya. Tanpa apa? Tanpa menunggu waktu. Wah beristi beristighat ternyata sah salah langsung turun wahyu menegur ham berarti ini contoh satu dari sekian banyak contoh bahwa Nabi Nisan bisa saja apa beristighat terhadap hukum syar'i. Nah, tayyib. Nah, sekarang kalau ilmu Nabi ini yang diperoleh dengan istighat, entah benar entah salahnya. Apakah masuk dalam ilmu muktasab atau bukan. Jadi, ini kita. Less, kalau ilmu nabi yang bersat berdasarkan wahyu, jelas itu bukan apa? Bukan muktasab. Itu pemberian dari Allah Ta'ala. Sekarang dengan ijtihad, apakah itu muktasab? Nah, ini masalah. Fa takhalafu. Mereka ulama beda pendapat, hal yusamma fikhan amla? Ilmu nabi yang dihasilkan dengan ijtihad itu apakah disebut fikih? Atau bukan fikih. Faham? Fakhrullah al Jamal Ibn Abi Sharif, al Jamal Ibn Abi Sharif menetapkan, anna huna ikhtibarin, bahawa di sana ada dua ikhtibar, iaitulah dua penilaian. Fabi ikhtibar anna ilmuu, Sallallahu alaihi wasallam bil hukmi, an ijtihadin, dalilun syari lil hukmi bil nisbatilana, lai sama fikhan. Kalau kita menilainya dari sudut pandang bahwa ilmu Nabi nusantara terhadap hukum syari berdasarkan istihat adalah dalil syari untuk hukumnya bang, uh, bandingannya dengan kita kaitannya dengan kita maka itu bukan suki, paham? Itu uh, bang Hua Min adil lah tilki, dalil suki, bukan si fi, suki, paham? Artinya hujah nggak itu? Hujah. Itu namanya dalil fiqh Tapi bukan fiqh Itu masalah apa? Ikti, iktiqat Fiqh itu masalah amaliyah Kalau kita meyakini itu dalil Itu namanya iktiqat Iktiqat itu ilmiah Faham? Berarti bukan fiqh Wabi'tibari fusulihi Lahu Rasulullah SAW An dalilin syar'i Tapi kalau kita melihat dari sisi apa? Dihasilkannya hukum ikut untuk Nabi Lewat dalil syar'i Yasihu an yusama fikhan bil istilah maka sah dinamakan fi fikih menurut istilah Artinya Nabi melihatnya dengan apa berdasarkan dalil-dalil yang ada kemudian beliau memaham, memahami dari sini sini kesimpulan entah itu benar atau salah Faham? maka itu bisa disebut fikih menurut istilah al ilmu bil ahkam as-syar'iyyah bil 'amal yatimmu Muktasab Min Adila Tia Tersini Tersini Paham? Ya. Tenggir Nah Paham itu? Tadi ilmu fikir itu Ilmu muktasab Atau ilmu daruri Muktasab Paham? Ilmu Tenggir Guruh itu yang kita nggak bisa tahu itu Enggak, itu lain lagi. Guruh itu yang nggak perlu memikir. Nggak perlu memikir. Ya misalnya api itu panas, Nah itu nggak perlu memikir. <laughs> okay. nah. Nanti, api itu keras, nggak perlu memikir. Nanti nanti pembahasannya. Nanti Berarti untuk Bisa Sangat Vicky itu butuh usaha-usaha usaha. Ya, butuh usaha, butuh kerja. Enggak bisa tanpa mikir kamu jadi Ali Fiki. Nah. ke sini. Cukup tambah. Masih hujan. Nah. Jangan jauh, jangan jauh. Hanya pun mau ning